パリパリパリパリパリパリパリ Sampah-sampah dari barang-barang industri itu harus ditumpulkan di tempat tertentu, plastik-plastik, karton-karton, ataupun barang-barang buangan lainnya dalam satu k e m a s a n tertentu, sehingga bisa digurunkan g ke pabrik lagi untuk d i d a u r ulang. Nah, itu bisa. Tapi itu ada kontraktor sampah khusus namanya, dan mungkin sampahnya itu direndus bisa. Jadi ini bisa biasanya orang Padura justru. Terima kasih. Siang Pak Jonas. 私はそれをが、私はそれを見つた Uh, semua k e m a t a n k e m a t a n yang sudah tidak berfungsi. Jadi jangan dibuat lagi pusing para pengusaha. Ya terima kasih. Ada Pak Arus Manto? Ya, selamat siang. Ya silakan Pak.、Uh, tadinya saya juga seperti nggak setuju, tapi saya pikir lagi kayaknya ada tuh ya. Kalau、uh, maaf i misalnya teh b o a t roso-sro gitu kan? dia misalnya botolnya habis dipakai ya dikumpulin lagi ke pabriknya gitu terus banyak produk-produk lain yang, yang seperti itu juga kan jadi botolnya dikumpulin lagi、uh, Eh, nggak misalnya ya, pedagangnya kan jangan g u m p u l i n kalau misalnya t a botol sosok habis, habis diminum kan habis diminum ya botolnya balik gitu botolnya n gak g ikut diminum <guruh> maksudnya botolnya n gak g dibuang gitu itu aja terima kasih s o s o k n Pak Rio s i l a k a n E, pemerintah ini ada-ada aja bu saya pikir. m a s a orang pengusaha suruh ngumpulin jadi barang pemulung l a gitu. Kan jadi repot ini. Jadi pemerintah itu kerjanya apa aja dari saya k e r j a p Terima kasih. Pak Rio, selamat sore. Iya bu, selamat sore. Silakan. Iya memang. Saya sih ngelihat kalau pemerintah itu h a y a kurang kerjaan. パリスラマトレイ。 Itu sih kasarnya pemerintah i t u nggak mau kerja, ya. p e t a p aja semua yang yang pegawai pemerintah itu nggak usah kerja, mau seru swasta, terus mau enaknya aja sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ari, Pak Dodo,、Halo? mohon volume r a d o n n y a d i k e t i r k a n Bapak. y a salah s i a n d o r t i Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ari, Pak Dodo, mohon volume r a d o n n y a d i k e t i r k a n Bapak. Iya, silahkan Pak Dodo. Ya, kalau menurut saya ya, m e m a n g k a l a u k i t a l i h a t d i m s i h e r i m Terima h t a s i h t e r i m Terima h t i a h t u m a e r i m a k a e r a k a e r i a k a s i t e m s i h e i m a kasih. r a k a s i a s t e r a k i h i m i e r i m k s i h a kasih. k a s a s m a e r i m a a h m a a s h a k a s m a a s h t a k a s i m a a s h t i k a s t a k a m a kasih. t e a kasih. a s t i k a t a k a a k a s i kasih. a s t i k フュ、えーテ s ーチャ s,、Halo? <S, <S, <S のフューティーチャーのフューティーチャーのフューティーチャーのフューティーチャーのフューティーチャーのフュフューティーチャーのフューのフューのフューティーチャーのフューティー masuk ke ini, jadi sangat luar biasa itu istilahnya apa ya, bodoh sekali kalau kita itu impor limbah di tiga, d a h itu sampah-sampah itu bisa limbah b e k a s padu a k t i f b e k a s itu komputer ini s u r a itu cup, i sangat berbahaya jadi kalau dimasukkan yang limbah apa namanya sampah-sampah komputer itu hanya saksa yang bisa mengolah untuk pembuangan limbah abadi baik, Jadi, oke、okay, Pak a u d u terima kasih untuk、uh, komentar Anda Pak Nasrun, selamat sore selamat silahkan Bapak 何だろう パークのサービスのマスクのパークのパークのパークのパークのパークのパークのーククのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパー main kasih ide seperti itu jangan kan ide seperti itu untuk i s t i l a h n y a melarang orang ludah aja sekali mau mau di mana juga belum bisa mau sampai sejauh itu ya belum bisa makanya saya balik saya cuma bisa bilang ini pemerintah memperintah daya dan pikirannya nggak nggak nggak nggak waras lah mengaku iya Pak Hari Selamat sore Selamat s o r i pagi p e s t i n y a ke pengusaha ke k u r a n g a n g karet sekarang u r u s n y a begini ini b e r t a n d a ya bahwa mungkin di waktu 2004 sudah nanti kita Pilih pemimpin-pemilih pemimpin negara ini tuh dari pengusaha aja supaya ngerti gitu Kelihatannya ini kan orang-orang gak ngerti gitu ya Ada tukang keramik, kekurangan gas Padahal kita ekspor gas Terus juga gini sampah mau dipungut lagi Bagaimana teknisnya b a s a n grup kita a j a k a n Pemimpin kita yang mungkin dibanyakin orang yang dari pengusaha Mungkin p e n g u a s a k e c i l kali ya yang sedikit gitu makasih